اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد حضرين حضرات رحيماني ورحمكم الله كتابا جركن كجيرا شكر كتابا حضر الله سبحانه وتعالى أداما لم ينبر بها قليمي kita kembali berkumpul, memenuhi rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertafakuh fiddin bahkan lebih utama lagi ketika di dalam majlis ini kita membahas masalah yang pokok di dalam agama kita yaitu aqidah. Kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan urusan kita kemudian memberikan hidayahnya kepada kita selalu dan menjadikan majelis ini menjadi majelis-majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau Dan sahabat beliau sekalian Ma'ashirul muslimin wal muslimat rahimakumullah Pada kesempatan yang lalu Pertemuan Pekan yang lalu Kita telah membahas Tentang Al-kawfu war raja Kedudukan Rasa takut dan rasa harap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada sebagian kaum muslimin yang telah salah memahami dan salah mendudukkan antara rasa takut khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ahlusul wal jama'ah adalah Yang bersikap pertengahan di dalam masalah ini Yang bersikap pertengahan di dalam masalah Antara khauf dan rajah Sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan, La nabudulloh khafan min nari. Kami tidak menyembah Allah karena takut kepada nerakanya, walatamaan fi jannati, dan juga kami tidak menyembah Allah karena mengharap surganya. Walakin na'bulullah hubban lahu Akan tetapi kami menyembah dan beribadah kepada Allah Karena mencintai Allah Kira-kira kalau kita timbang dengan pemikiran kita masing-masing Perkataan atau pernyataan ini benar atau tidak Pak? Mungkin di antara kita ada yang mengatakan sah-sah saja. Mungkin ada yang mengatakan betul juga. Yang paling penting itu dalam beribadah kepada Allah cinta kepada Allah. Enggak mikir surga, enggak mikir neraka. Mungkin masih ada sebagian kaum muslimin yang berakidah seperti itu. ketahuilah ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah bahwasanya pernyataan atau perkataan seperti itu telah disalahkan oleh para ulama ahlu sunnah al-jamah seperti pernyataan dengan redaksi kalimat yang lain ada yang mengatakan man abadallah man abadallah khaufan min narihi fa hiya ibadatu al'abid barang siapa yang menyembah Allah karena takut nerakanya maka itu adalah ibadah budak-budak wa man abadahu tam'an fi jannatihi fa hiya tujjar Barang siapa yang beribadah kepada Allah dalam rangka untuk mengharapkan surganya, maka itu adalah model ibadah orang-orang pedagang. Wa dan mereka beranggapan seorang hamba yang sejati al-abid al-haqiqi menurut mereka huwa man 'abadahu hubban lahu subhana. Yaitu orang yang menyembah Allah hanya karena rasa cinta saja kepada Allah Jadi menurut mereka Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Itu karena takut neraka Karena ibadah seperti itu Ibadahnya hamba sahaya Budak Budak yang takut dengan majikannya Maka dia ber, beribadah Atau dia menurut patuh Kepada majikannya Karena takut Begitu pula sebaliknya kita tidak boleh beribadah kata mereka Karena mengharapkan sesuatu Yaitu mengharapkan surga Gak boleh kata mereka Karena ibadah seperti itu modelnya Itu model pedagang Kalau ada untungnya saja mau ibadah Kalau enggak, enggak mau ibadah Nah pernyataan-pernyataan seperti ini Walaupun redaksi kalimatnya berbeda Namun maknanya sama bahwasanya Beribadah kepada Allah itu harus hanya berlandaskan rasa cinta kepada Allah tanpa ada unsur mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa ada unsur takut dari apa yang telah disediakan oleh Allah berupa neraka misalnya kalau kita tidak taat Ditinjau dari banyak sisi Kesalahan tersebut dibantah dari berbagai sudut pandang Para ulama telah membahasnya Banyak sekali alasan atau argumentasi Yang bisa dikemukakan untuk membantah Pernyataan atau perkataan-perkataan serupa Semakin luas ilmu seseorang Semakin dalam bahwasannya Maka akan semakin banyak poin-poinnya Namun pada Pertemuan malam ini saya berusaha untuk Menyampaikan delapan poin saja Ada delapan hal yang bisa kita sampaikan Untuk menyatakan bahwasanya pernyataan Atau perkataan yang tadi kita sampaikan Itu tidak benar Yang pertama Ini harus kita sampaikan Kepada mereka yang mengatakan Bahawasanya ibadah itu hanya cinta saja Tidak boleh rajak, tidak boleh khawf Kita katakan Tidak ada pertentangan sebenarnya Antara cinta, rasa harap, dan rasa takut Jadi bukan suatu hal yang layak untuk dipertentangkan Karena seharusnya kita beribadah kepada Allah Itu dengan rasa cinta dan rasa khawf dan rasa raja Secara bersama. Tidak benar Pernyataan kalian yang mengatakan bahwasanya Kalau ada rasa berharap maka mengurangi rasa cinta kalau ada rasa takut berarti itu juga tidak cinta Tidak benar yang demikian itu Ini yang pertama Bahwasanya antara cinta, rasa takut, dan rasa harap Tidak ada pertentangan di antara ketiga hal tersebut Yang kedua Menurut ahlu sunnah wal jamaah Sebuah ibadah itu harus Berlandaskan dua perkara Yang agung Yaitu Al-Mahabbatu wa ta'zim Makanya para ulama Di antara mereka Mendefinisikan Ibadah itu apa Ada yang mendefinisikan Ibadah itu Ismun jami'li kullima Yusufullah wa arba, sebuah kata yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min aqwalinu afal, baik itu perkataan maupun perbuatan. Allahirahul baitnah, baik itu tampak maupun tidak tampak. Wama al-mahabbah wa taqdim disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadah. Jadi kita taat kepada Allah karena rasa cinta. Kita taat kepada Allah kita beribadah karena takut akan azab. Dengan rasa cinta maka Tumbuhlah, lahirlah rorbah Yaitu keinginan Kira-kira Ketika kita mencintai seseorang Pengen ketemu gak sama seorang tersebut? Secara logika, secara fitrah kita Kita akan merindukan Menginginkan, rorbah, berharap Agar suatu saat nanti kita bertemu dengan Zat yang selama ini telah memberikan Berbagai macam nikmat kepada kita Kita bisa bernafas Kita diberikan oksigen yang sangat-sangat Banyak Gratis lagi Atas karunia siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah, pengen berjumpa dengan orang yang Selama ini telah memberikan beasiswa kepada kita Misalnya, kalau dalam Perkuliahan, sekolah Sebagaimana saya Saya mendapatkan beasiswa Belajar di Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah di Riau Itu karena ada beasiswa dari orang yang sampai saat ini saya tidak tahu Siapa dia sebenarnya Jadi sistem beasiswa di Timur Tengah Atau di Saudi Arabia khususnya Itu ada tiga model Yang pertama, beasiswa full, penuh Pendidikannya, IASYAH-nya, penghidupannya di sana Transportasinya, PP Dari dan ke Full biaya siswa Yang kedua, biaya siswa parsial, setengah Yang digratiskan hanya biaya pendidikannya saja Sedangkan asramanya dia, penghidupannya dia Makan, minum, dan sebagainya Dia tanggung dan cari sendiri Adapun yang ketiga biaya perorangan. Jadi ada donatur-donatur yang di sana ingin memberikan beasiswa kepada mahasiswa, maka pihak universitas sangat-sangat welcome menerima hal tersebut. Boleh-boleh saja, silahkan. Nah, saya modelnya model yang ketiga. Sampai sekarang tidak mengetahui siapa yang memberikan beasiswa saya tersebut. Dia memberikan beasiswa tersebut Lewat syekh saya Jadi bukan syekh saya Pemberi beasiswa Dan sampai saat ini Saya ingin bertemu dengan Orang yang telah berjasa besar Kepada kita Bagaimana pula lagi Rasa rindu kita Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Cinta Menumbuhkan rasa harap, haram ragbah. Sedangkan ta'zim pengagungan, karena kita mengagungkan Allah, maka kita takut akan kebesarannya dimana kalau kita berbuat maksiat, atau mencoba untuk menentang Allah ada rasa takut yang muncul akibat karena kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya beda orang sholat yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk, beda orang yang sholatnya khusyuk, dia akan berusaha untuk membayangkan seakan-akan dia berhadapan dengan zat yang maha besar. Oleh karena itu, dia tidak sibuk dengan melihat ke kanan dan ke kiri, dia tetap fokus pada tempat sujudnya dan dia tetap memikirkan apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Qur'an, tasbih dan zikir yang ada di dalam sholat Ini orang yang khusyuk. Adapun orang yang tidak khusyuk karena di sana tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau kita mendengar riwayat atau hikayat kisah-kisah para ulama di mana mereka ketika salat ada yang gemetar. Ada yang wajahnya pucat. Karena mereka menghadirkan kekhusyukan mereka. Karena mereka yakin dan mereka sadar bahwasanya saat itu mereka sedang berhadapan dan berkomunikasi dengan kepulauan ini. Di sana ada pengagungan. Kalau kita mengagungkan sesuatu, maka timbul rasa takut. Jadi ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya ibadah itu mesti dan pasti. Harus didasarkan dua hal tadi Al-Mahabbah Rasa cinta Dan Al-Ta'lim Rasa pengagungan Yang mana rasa cinta ini Akan menumbuhkan Raja, pengharapan Dan rasa ta'lim Pengagungan akan menimbulkan Khawf, rasa takut Jadi tidak bertentangan Ini yang kedua Yang ketiga Ibadahnya para nabi dan rasul Dan orang-orang saleh Adalah ibadah yang menggabungkan Di dalam peribadatan mereka itu Tiga hal tersebut Rasa cinta Rasa takut dan rasa berharap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Buktinya Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ulaiikal ladzina yad'un yabtagun ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab wa yarjun rahmathu wa mereka itu orang-orang yang diseru orang-orang yang dijadikan sesembahan selain Allah pada hakikatnya mereka yabta'una ila rabbihim alwasilah mereka mengharapkan dari Tuhan mereka alwasilah kedudukan ingin dekat dengan Tuhan mereka mereka berlomba untuk menjadi ayyuhum aqrab siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan nah ini maksudnya namun yang menjadi dalil kita adalah potongan ayat berikutnya Wajarju na rahmatah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang namanya rahmat itu ampunan. Kalau diampuni maka akan masuk surga. Jadi mengharapkan sesuatu dari Allah. Wajahafuna adzabah. Dan mereka ini takut dengan azabnya. Terbukti bukan? Bosannya malaikat, para nabi. Para wali, orang-orang saleh Itu ketika beribadah kepada Allah Mereka berharap dari Allah Dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita akan mengatakan Ibadahnya para nabi dan rasul Orang-orang saleh, para wali itu Karena ada rasa harapnya kepada Allah Yaitu surga Maka kita katakan ibadah mereka adalah ibadah pedagang Karena mereka rasa takut dengan neraka Ketika mereka beribadah Lalu kita mengatakan ibadah mereka Seperti ibadahnya budak-budak hamba saya Ini namanya merendahkan Kelulukan para nabi dan rasul Dan orang-orang soleh Tidak pantas kita mengatakan Hal yang demikian itu Maka pernyataan itu Keliru Kemudian Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati Bagaimana ibadahnya hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dalam surat Al-Anbiya setelah Allah mengkisahkan beberapa nabi Allah simpulkan innahum kan musari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami Dengan penuh harap dan cemas Berdoa Dengan penuh raghab Raghab ini carhib Artinya berharap Agar doanya dikabulkan Dan diantara salah satu doa Para nabi dan rasul Adalah hendaknya dimasukkan ke dalam surga dan mereka cemas cemas, khawatir kalau doanya tidak dikabulkan atau khawatir akan mendapat azab dari Allah subhanahu wa Taala. ini ibadahnya para nabi dan rasul oleh karena itu para ulama salaf yang terdahulu itu pernah mengatakan mengabada bil hubbi wahdahu fa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah saja karena cinta saja. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya modalnya cinta, yang penting cinta saja, sudah enggak perlu khauf, enggak perlu raja. Maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang zindiq. Apa itu zindiq? Zindiq ini adalah kalimat farisiyah, kata yang berasal dari bahasa Persia awalnya, kemudian diarabkan. Zindiq maknanya adalah mulhid, orang yang menyimpang dari agama. Nah ini perkataan para ulama salaf Karena para salaf itu tidak mengenal ibadah hanya berlandaskan cinta saja. Dan ini yang pertama sekali dimunculkan oleh orang-orang yang ekstrem dari kalangan sufi. Di mana ada sebuah perkataan dari mereka saking yang paling penting itu adalah cinta. Maka mereka mengatakan Saya beribadah kepada Allah hanya karena cinta kepada Allah Kalau seandainya karena cinta saya kepada Allah yang terlambau tinggi Menyebabkan saya masuk ke dalam neraka Saya rela Ini kan perkataan dan pernyataan yang kontradiktif Bagaimana mungkin seseorang yang benar cintanya kepada Allah Lalu Allah mencintai dia tapi akhirnya hasil akhirnya Allah cempungkan dia ke neraka. Ini telah mensifati Allah dengan sebuah hal yang kontradiktif. Dan Allah Maha Suci dari hal-hal yang kontradiktif. Biarlah Aku dimasukkan ke dalam neraka, yang penting aku cinta kepada Allah. Enggak mungkin. Kalau sampai dimasukkan ke dalam neraka, berarti cintanya itu cinta sebelah sebelah tangan ya, atau apa? Bertepuk sebelah tangan kata orang-orang. Sebagaimana pengakuan Majnun Laila, orang yang sangat mencintai Laila, Laila ini seorang wanita di jahiliyah di Arab jahiliyah jadi rebutan primadona desa kemudian ada salah satu pengagumnya mengatakan saya mencintai Laila cintanya bertepuk sebelah tangan tapi Laila tidak tidak mengakuinya nah kita khawatir seperti itu maka jangan kebablasan mencintai Allah juga ada konsekuensinya. Tadi barang siapa yang hanya beribadah kepada barang yang beribadah kepada Allah hanya berlandaskan bermodalkan cinta saja maka dia termasuk zindiq orang yang menyimpang. Kemudian waman abadahu bil khawfi wahdah fa huwa haruri atau khariji Barang siapa yang beribadah kepada Allah Hanya karena rasa takut saja Maka orang-orang seperti ini Sama seperti orang-orang harui Atau khawarij Orang-orang khawarij ini Adalah orang-orang yang berpemahaman bahwasanya Setiap pelaku dosa besar Itu akan kekal di neraka Padahal ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan, berakidah, pelaku dosa besar, selain syirik, jika dia tidak bertawabat kepada Allah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah menginginkan dia untuk diampuni, maka Allah akan ampuni. Namun kalau Allah mengundaki dia diadab terlebih dahulu Dia akan diadab di neraka Namun tidak kekal di neraka Ini bedanya antara akidah ahlu sunnah Dan akidah khawarij Di dalam permasalahan tentang pelaku dosa besar Orang khawarij Karena saking takutnya kepada Allah Mereka membuat sebuah kaidah. Barang siapa? yang melaksanakan dosa besar maka dia hukumnya kafir dan orang kafir tentu masuk neraka kekal selama-lamanya ini akidah yang berarti akidah yang sesat dan menyesatkan dan efeknya atau konsekuensi dari pemahaman khawatir ini akhirnya mereka lah orang-orang yang sangat-sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin termasuk di dalamnya mengkafirkan penguasa. kalau ada di antara kaum muslimin yang melakukan dosa besar langsung mereka kafirkan kalau sudah kafir halal gak lah darahnya halal makanya mereka adalah orang-orang yang tidak mengindahkan lagi yang penting ngebam ngebom sana sini dan diiming-imingi dengan hadiah berupa masuk surga dan akan mendapatkan bidadari di dalam surga. Makanya yang dijadikan target itu anak-anak muda, apalagi yang belum nikah. Udah enti udah nikah belum? Belum. Udah. Kalau mau nikah, insya Allah nikah di surga aja. Nikah di surga sama bidadari lagi. Masya Allah, masya Allah. Para pemuda yang hanya bersemangat atau bermodalkan semangat belaka. Tanpa ada pondasi akidah yang kuat, nggak pernah belajar akidah, akhirnya ikut di dalam perkumpulan itu. Ini yang terjadi di Saudi, Pak. Saya ceritakan ini pengalaman eh, cerita dari masyih di Saudi. Karena di Saudi juga ada orang-orang yang berpemahaman khawarij di perkumpulan itu mereka dikumpulkan kemudian ditampilkan jadi ya kajiannya itu ditampilkan LCD layar begitu kemudian eh, tentang orang-orang yang dibantai kaum muslimin yang dibantai kejadian yang di Suria, kejadian di Palestina, bagaimana Yahudi membantai orang-orang di Palestina, Rohingya semuanya ditampilkan dalam rangka untuk Membakar semangat Para pemuda ini Nah para pemuda ini Akhirnya Diarahkan untuk Tidak ada solusi yang lain kecuali jihad Kita harus berjihad, bagaimana cara jihad Dan mereka sengaja tidak diberi pekerjaan Apapun Dibuat statusnya dalam tanda kutip Penangguran, supaya apa Supaya ketika mereka menginginkan Adanya aksi-aksi Istishhad dalam tanda kutip menurut istilah mereka mereka mengatakan itu aksi bom bunuh diri itu sebagai aksi mati syahid sudah orang kalau, kalau sudah diracuni pemikirannya maka dia menganggap benar dan dia merasa itulah jalan satu-satunya untuk menuju surga Seharusnya dia berpikir Kalau memang jalan ini adalah jalan yang paling simple Dan paling cepat untuk menuju surga Kenapa Komandan-komandannya itu Tidak yang terlebih dahulu untuk Melaksanakannya sebagai contoh Kenapa mereka anak-anak muda Yang tidak berdosa ini yang jadi korban Maka oleh karena itu kita harus waspada dan selalu mawas diri menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari pengaruh pemikiran subhat orang-orang khawarij. Dan khawarij ini kelompok dalam Islam yang pertama sekali muncul dari 72 kelompok. Di mana umat Islam ini akan berpecah. Nah, perpecahan itu dimulai yang pertama sekali khawarij dan akan ada nanti sampai hari kiamat. bajunya beda-beda. Bajunya beda-beda. Kemudian yang terakhir, waman 'abadahu birajaa'i wahdah, fahuwa Dan orang yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan rasa harap saja, maka orang tersebut adalah murji'ah. Orang-orang Murji'ah yaitu orang-orang yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya perkataan saja dan tidak terpengaruh dengan perbuatan seseorang. Yang penting seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat maka sudah Islam, imannya seperti iman Abu Bakar, seperti iman e, imannya e, Umar dan para sahabat Nabi yang lain. Dan mereka mengatakan di antara perkataan mereka yang sangat terkenal adalah mereka membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis kursi ana indavan ni indavan na ana indavan ni akdi bi aku kata Allah tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku kalau dia menyangka baik maka aku akan baik kalau dia menyangka buruk maka aku buruk. Ini yang dijadikan oleh orang-orang murji, murjiah Orang yang hanya beribadah kepada Allah Dengan modal rasa harap saja Yang penting berharap kepada Allah Berharap untuk diampunkan dosanya Untuk dimasukkan ke dalam surga Jadi orang yang merasa aman Dari adab Allah Udah gak usah khawatir Tentang adab Allah Jangan pikir adab Allah Yang penting engkau Berbaik sangka kepada Allah Sangkalah Allah itu tidak akan mengadapmu Maka mereka merasa aman-aman saja Tenang-tenang saja Dan disitulah Sebabnya mereka Terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat Perbuatan dosa Karena tidak merasa Akan diadap oleh Allah Tidak takut sama adap Allah Karena yang ada di bayangan mereka Adalah yang paling penting Raja Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini juga keliru. Ini juga tidak benar. Maka yang benar adalah man'abada Allah bil hubbi wal khaufi war raja' jamian, fahua mu'minun muwahhid. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, takut dan berharap secara bersamaan, inilah mu'min sejati, mu'min mu'ahid. Kemudian yang keempat Tanggapan atau bantahan kita Bahwasannya pernyataan mereka Itu tidak benar Adalah akibat dari Persangkaan mereka bahwasannya Surga itu hanya berupa Makan, minum jima Libas Pakaian, rumah, dan kenikmatan-kenikmatan sejenisnya. Mereka lupa kalau di dalam surga itu ada nikmat yang paling besar, nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada penghuni surga, yaitu rukyatul melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak benar orang yang mengatakan kalau kita beribadah kepada Allah hanya mengharap surga ini sama seperti ibadahnya orang-orang pedagang mereka mengatakan itu tanda kita tidak mencintai Allah atau rasa cinta kepada Allah akan berkurang Sekadar Besarnya kita berharap kepada Allah Jadi semakin kita Pengen beribadah, beribadah kepada Allah Ini dalam rangka apa? Supaya saya dapat surganya Allah Dalam surga nanti ada Sungai-sungai yang mengalir Saya akan minum di dalamnya Kemudian saya pengen dibuatkan rumah nanti di surga Nah semakin banyak Rasa harap itu menurut mereka, maka akan semakin mengurangi rasa cinta nah ini lagi-lagi sebabnya karena mereka lupa bahwasannya surga itu bukan hanya melulu hal-hal yang sifatnya akil, syurub, libas, maskan, jima, dan lain sebagainya bidadari, seakan-akan surga itu hanya itu-itu saja tetapi surga itulah seluruh kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuninya. Dan yang terbesar adalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang mengatakan pernyataan tadi itu juga ingin melihat Allah Subhanahu wa taala? Dan di mana kira-kira kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kalau bukan di surga? Begitu pula pemahaman mereka yang kurang terhadap neraka. Persepsi mereka tentang neraka, itu seakan-akan hanya uh, al-adhab, al semum, ya, rasa panas, dahaga, kemudian buah zakum, air yang mendidih, api yang membakar, menyala-nyala. Mereka tidak sadar kalau azab neraka atau neraka yang paling dahsyat azabnya itu adalah karena mereka terhijab dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa murka dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka nanti insyaAllah akan kita lanjutkan setelah azan salat isya' dikumandangkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wajhum al-samaat wal-arazin. Mudhiril khalaqijamain. Salat wal-salam. Alhamdulillahirobbilalamin. wal-arazin. Mudhiril al-samaat wal-arazin. Mudhiril khalaqijamain. Salat wal-salam. wal-arazin. Mudhiril khalaqijamain. Salat wal-salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wajhum al-samaat wal-arazin. Mudhiril khalaqijamain. Salat wal-salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wajhum yang seperti makan dan minum apa yang kita suka dan lain sebagainya. Tetapi justru di sana yang namanya surga itu adalah sebuah tempat sebuah negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan di dalamnya terdapat segala kenikmatan ingat segala kenikmatan, dan kenikmatan yang paling besar yang nanti akan diidam-idamkan oleh penghuni surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala bukankah ini rasa cinta? rasa cinta, berarti berharap agar dimasukkan ke dalam surga, itu merupakan konsekuensi dari rasa cinta maka tadi kita katakan yang pertama sekali, kaidah membantah pernyataan itu Bahwasanya antara cinta, rasa harap dan rasa takut tidak bertentangan lalu kita katakan kepada mereka atau ada kebanyakan mereka ketika misalnya disampaikan ayat tentang kisah di perang Uhud perang Uhud adalah salah satu perang di dalam sejarah kaum muslimin, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Pertanyaannya adalah, kenapa kaum muslimin kalah? Yang bisa jawab dapat hadiah, insyaallah Ya, kenapa kaum muslimin kalah dalam perang Uhud? Perintah siapa? Perintah Nabi. Perintah Nabi seperti apa waktu itu? Panah, boleh turun, apapun, apapun yang terjadi, Ahsan, masya silakan. Rasul memerintahkan apapun yang terjadi, wahai regu pemanah di Bukit Rumah, jangan turun sebelum saya perintahkan turun. Menang kalah kaum muslimin yang ada di bawah, kalian jangan bergerak, kalian harus tetap di atas sampai aku memerintahkan kalian untuk turun tetapi ternyata itu dilanggar walaupun karena ijtihad mereka. Mereka menyangka kalau muslimin sudah menang. Padahal Rasulullah sudah memberikan aba-aba. Nah, karena satu kesalahan saja maka mengakibatkan apa namanya kaum muslimin akhirnya menderita kekalahan bahkan di dalam perang Uhud 70 orang yang rata-rata banyak menghafalkan Al-Qur'an itu mati syahid. Dan ini adalah sebuah musibah yang sangat besar. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa yang terjadi di perang Uhud, Allah berfirman, "Minkumman yuriidul dunya, waminkumman yuriidul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang turun dari bukit pemanah itu karena mereka ingin mengumpulkan harta rampasan perang. Mereka mengatakan setelah di, diingatkan oleh pimpinan regu pemanah yaitu Abdullah bin Jubair, Jubair bukan Zubair karena berbeda. Abdullah bin Jubair ditugaskan Nabi sebagai kepala penanggung jawab regu pemanah. Nah ketika teman-temannya yang empat puluh jadi ada 50 orang 40 turun tinggal 10 di atas pak Abdullah bin Jubair mengingatkan eh hey, Rasulullah s.a.w. mengatakan kita tidak boleh bergerak apa mereka apa yang mereka katakan kita sudah menang mari kita bantu saudara kita mari kita bantu saudara kita untuk mengumpulkan rampasan perang Allah maha tahu bahwasanya di antara mereka ada yang menginginkan dunia yaitu menginginkan jatah dapat rampasan perang Maka Allah katakan minkum mayuridud dunya, minkum man yuridu ad-dunya wa Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Lalu orang-orang yang memiliki pernyataan bahwasanya beribadah itu hanya atas dasar cinta, tidak boleh minta surga, tidak boleh takut neraka, mereka mengatakan Aina man yuridullah Jadi Allah ketika menceritakan Di antara para sahabat itu Di regu pemanah itu Ada yang menginginkan dunia Ada yang menginginkan akhirat Lalu orang-orang ini berkomentar Aina man yuridullah Mana orang-orang yang menginginkan Allah Seakan-akan dia memisahkan Antara orang yang menginginkan akhirat Dengan orang yang menginginkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menginginkan Allah Mengharapkan wajah Allah Justru itulah orang yang mengharapkan akhirat Orang yang mengharapkan akhirat Justru itulah yang menunjukkan bahwasanya Yang dia inginkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak boleh dipertentangkan Kemudian bagaimana pula dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan surat at-tawbah Waridwanum minallahi akbar dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar segala galanya daripada apa yang akan kita dapatkan nanti di surga. Karena yang paling penting itu ridha dari Allah. Nah, salah satu bentuk ridhanya Allah kita diberi kenikmatan di dalam dalam surga. Apakah mungkin surga itu dengan berbagai macam kenikmatannya? Memang kalau di sana ada buah yang sama dengan yang ada di dunia buah apel misalnya tapi beda apel di surga dengan apel di di dunia lebih enak apel di surga berlipat-lipat nah kira-kira boleh gak kita memakan buah di surga tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh justru karena Allah telah mengizinkan dan salah, salah satu bentuk izinnya adalah rida Allah kepada para penghuni surga jadi kesimpulannya sekali lagi, mereka tidak memahami hakikat surga yang sebenarnya Dan hakikat neraka yang sesungguhnya Kemudian yang kelima, singkat saja Perkataan mereka seperti itu Ini akan mengakibatkan pelecehan mereka dan perendahan mereka Tentang ciptaan Allah yang berupa surga dan neraka Sehingga mereka meremehkan Udah, kita beribadah itu gak perlu mengharapkan surga dan nggak usah takut sama neraka. Justru yang keenam sebagai bantahannya Nabi saw adalah orang yang sangat-sangat banyak meminta surga kepada Allah dan orang yang sangat banyak berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Sebagaimana salah satu contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengatakan, karena akhir doa Nabi SAW dulu doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW adalah, "Rabbana aatina fi dunya hasana, wa fil akhirat hasana." Wakinah. Katakanlah, Nabi juga takut dengan api neraka. Apakah kita mengatakan, kalau model seperti itu orang beribadah? Karena takut api neraka itu adalah ibadah para pedagang atau ibadah budak-budak. Kita merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dengan menyatakan hal seperti itu. Kemudian hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang laki-laki, "Maa taqul fil shalah?" Kamu kalau dalam salat itu doanya apa? laki-laki itu berkata, at Saya bertasyahud." Kemudian asalu Allah al -jannah. Saya meminta kepada Allah surga. Amal Allah iman ush sinudan Karena sungguhnya saya benar-benar tidak bisa mengucapkan komat kamitmu ya Rasulullah dan dana dan dana itu komat kamit. Walad danata muat dan saya juga tidak bisa mengikuti komat kamitnya muat. Tak tahu saya apa yang dikomat kamiti oleh muat apa jawab rasul sallallahu alaihi wasallam qan haulaha sekitar itu kami juga beromat kami yaitu sekitar minta surga dan dijauhkan dari api neraka kemudian yang ketujuh poin yang ketujuh untuk membantah pernyataan mereka sampaikan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-hijr ayat 49 50 Allah berfirman nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim Kabarkan kepada hamba-hambaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, anni bahwasanya aku al-Ghafur Rahim, akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adhabi huwa al alim. Dan sesungguhnya azab-Ku adalah yang sangat-sangat pedih. Jadi Allah menggandengkan antara rasa harap untuk mengharapkan rahmat dari Allah, ketahuilah, kata Allah aku adalah Maha pengampun lagi maha penyayang Berharaplah ampunan dariku Dan ketahuilah Adabku itu adab yang sangat pedih Jadi takutlah kalian Menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut Kemudian yang terakhir Poin ke delapan Sampaikan kepada mereka Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalau memang mereka benar-benar cinta kepada Allah kalau memang dalam ibadah mereka bermodalkan dan berlandaskan cinta, sampaikan firman Allah kul ingkun tuntuh ibunallah. Katakan Wahai Muhammad kepada orang-orang yang meneguh cinta kepada Allah. Kalau memang kalian benar-benar mencintai Allah, syaratnya apa? Fattabiuni yuhbi bekumullah. Ikutilah Aku. Jadi harus mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa cuma mengatakan Saya cinta kepada Allah Tapi ibadahnya gak sesuai dengan ibadah Rasulullah SAW Bahkan membuat ibadah sendiri Saya pernah Pak di daerah Kaliori. Saya mendapatkan laporan Ada sekelompok jamaah Yang sholat di masjid dengan cara Membuat lubang di tengah-tengah Jadi mereka mengelilingi lubang tersebut Jadi kiblatnya itu Pak Lubang tadi ibadah model seperti apa ini? Pernahkah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun mereka mengaku mencintai Nabi, tapi kalau atau mencintai Allah, tapi kalau ibadahnya seperti itu di luar dari apa yang telah digariskan oleh Rasul, maka itu hanya dakwaan belaka. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni, maka ikutilah aku, ikut syariatnya Rasul. Yuhibbikumullah, maka otomatis Kalian akan dicintai oleh Allah. Oya, wafirulakum tuhnamubakum. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu a'furrahim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang bukan sekedar mendakwakan atau mengklaim cinta kepada Allah, namun kita buktikan dengan amalan kita peribadatan kita yang mengikuti sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan demikian kita berharap kita akan mendapatkan rahmat yaitu berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari kemurkaan atau kemarahan Allah yaitu berupa neraka Allah yang sangat pedih amin ya rabbal alamin kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.